Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumudin amma ba'd ba Komuslimin jamaah sholat maghrib Masjid Baitur Rahman, tegal mojo rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal soleh talabul ilmi Membaca, mentelaah, mengkaji, mendalami firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-10 dari surat Ali Imran Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya Innal ladina kafaru sesunya orang-orang yang kafir Yaitu kafir dengan berbagai hal yang wajib diimani Yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah hari akhir Kafir dan tidak percaya adanya hari kiamat, hari berbangkit Atau orang kafir dengan malaikat Atau orang yang kafir dengan kitab-kitab yang Allah turunkan Para nabi yang Allah utus Demikian juga orang yang kafir dengan takdir Allah Maka siapa saja yang kafir dengan salah satu dari enam hal ini Maka dia adalah orang kafir Ye. Karena ya, iman itu tidak bisa dibagi-bagi Dalam pengertian eh, Beriman kepada Allah Namun tidak mau beriman dengan malaikat Allah Kemudian masih ingin tetap jadi orang yang beriman itu tidak bisa ya, ini Paket yang wajib diimani Ya harus ya, Semuanya totalitas ya, Tidak boleh prasmanan Tidak boleh Milih-milih ini diimani Yang itu tidak diimani Oleh karena Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa Ayat yang ke-150 dan 151 Dan mereka mengatakan Kami beriman beba'din dengan sebagian Isi kitab suci Dan kami berkafir dengan sebagian yang lain Maka orang semacam ini Di ayat yang ke-151 Ula ikahumul kafirunahakal mereka itulah orang yang tulen kafir. Padahal punya iman, dia mengimani Allah, namun tidak mau mengimani malaikat Allah. Dia mengimani Allah, mengimani ee, malaikat Allah, ye. namun tidak mau mengimani hari kiamat. Maka kalau kemudian separuh diimani, separuh tidak diimani, itu Allah katakan di surat An-Nisa. Ayat yang ke 151, Ula ikahumulka firunahaka mereka itulah orang yang tulen kafir. Demikian juga di surat Al Baqarah ayat yang 85 Allah katakan: "Afwatuk minunabibatilkitab, piwatakfurunabibat. Apakah kalian hanya mau beriman dengan sebagian isi kitab suci dan kafir dengan sebagian yang lain?" Maka tidak boleh separuh-separuh ya. ya, Wajib diimani secara total Maka orang yang kafir dengan hal-hal yang wajib diimani Yaitu enam rukun iman Yang Nabi jelaskan dalam hadis ya, Dialog Nabi dengan Malaikat Jibril Yaitu sebagaimana kita ketahui iman kepada Allah dan seterusnya Maka siapa yang mengkafiri, siapa yang mengingkari, salah satu dari enam hal ini, inilah orang yang kafir. Dan ayat ini menunjukkan bahasanya orang kafir itu punya harta dan punya anak. Yang tentu harta dan anak itu pemberian Allah Subhanahu SWT. Bahkan boleh jadi Allah berikan pada orang kafir harta yang lebih banyak daripada Harta yang Allah berikan kepada orang yang beriman Nih, Maka jadi orang kafir itu tidak eh, Tidak ada jaminan untuk melarat Nih, Sebagaimana Karena mungkin saja dikasih kafir Namun di, dikasih dan diberi harta yang berlimpah Nih, Sebagaimana orang yang eh, beriman itu Kemudian tidaklah eh, punya jaminan pasti Hidupnya makmur ya, Boleh jadi Allah kasih ujian dengan Kemiskinan Akan tapi meskipun Harta yang Allah berikan pada orang kafir Itu lebih banyak Daripada yang Allah berikan pada orang yang beriman Kan tapi mereka tidak bisa Mengambil manfaatnya Sebagaimana di ayat ini Langturniaanhum Amwaluhum wala awlatuhum Minallahi syai'a Eh, harta dan anak mereka tidak bisa memberi manfaat pada mereka sedikit pun. Yang dimaksud dengan turnia, turnia di sini eh, bisa diartikan dengan mencegah, eh, bisa diartikan dengan eh, menolak atau mencegah. Maka harta dan anak tidaklah bisa mencegah. Adanya adab untuk orang kafir sedikit pun Demikian juga tidak bisa memberikan pembelaan sedikit pun Maka jika mereka mendapatkan adab Allah Subhanahu SWT Maka anak-anaknya dan hartanya tidak bisa menghilangkan Adab yang Allah timpakan Maka jika Allah takdirkan dan Allah tetapkan bahasanya apa yang Allah tetapkan untuk mereka maka anak dan harta tidak bisa menghalangi tidak bisa mencegah adab yang Allah timpakan pada mereka. Oleh karena itu maka tentu sebagaimana kita ketahui bersama jika ye, ye, <tuh> ada seorang yang punya harta yang berlimpah baik dia mukmin ataupun kafir bahkan Bukan hanya orang kafir bahkan orang yang beriman Punya harta yang berlimpah kemudian kedatangan Malaikat kematian Maka hartanya tidaklah Bisa mencegah Mencegahnya dari mati Sedikit pun Demikian juga orang yang punya anak yang Banyak boleh jadi punya anak buah Yang banyak Maka ketika Allah takdirkan Untuk mati tidak ada yang bisa menolong Sedikit pun Jangankan menolong menunda saja Tidak bisa Kemudian anak dalam ayat ini mencakup laki-laki dan perempuan ini Kalau dalam bahasa Arab, kalau bahasa e, harian Kata-kata walat atau awlat itu artinya anak laki-laki Itu dalam bahasa hariannya orang Arab Namun makna dasar walat atau awlat Itu sebenarnya mencakup laki-laki dan perempuan Waulaikahum wakudunnar Mereka itulah bahan bakar api neraka Itu sesuatu yang dibakar ya, Sesuatu yang dibakar itu wakud ya, Sedikit kemudian berkaitan dengan bahasa Arab ya, Maka air yang dipakai untuk berwudhu itu waduk Ya Kemudian makanan untuk berbuka atau untuk sarapan disebut fathur ya, Demikian juga makanan yang dipakai untuk makan sahur itu disebut sahur Jadi Sahur itu kalau dalam bahasa Indonesia itu tentu berasal dari kata-kata sahur bahasa Arab Itu mana asalnya kalau dalam bahasa Arab itu makanannya itu maka ma makanannya ini. Ini kalau pakai sudut pandang ini namun ini sudut pandang bahasa Arab meskipun maknanya sudah kemudian berubah kalau ada orang teriak sahur, sahur, nah itu artinya towo panganan sahur <tuk> <nah>. <tuk> kalau pakai sudut pandang bahasa Arab <tuk> nah, i, eh, ini ada makanan sahur, ini ada makanan sahur, kan? sahur, sahur eh, ini makanan makanan untuk sahur makanan untuk e, untuk kemudian e, sahur makanan untuk sahur e, kalau pakai sudut pandang bahasa Arab e, meskipun ya di sini tentu yang dimaksudkan adalah aktivitas makannya. Jadi e, sebagian masjid yang teriak-teriak sahur sahur itu tentu maksudnya bukan sur datang ke masjid ngambil makanan ya. Ya, namun yang dimaksudkan adalah acara untuk melakukan aktivitas makan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab kalau aktivitas makan itu suhur bukan sahur, namun suhur. Ya. Sebagaimana e, wudu kalau itu aktivitasnya maka wudu. Kalau air yang dipakai untuk wudu wadu. Ya. Kalau aktivitas sarapan atau berbuka Futur ya, Kalau fatur nah, Artinya ya, ya, Artinya Makanan untuk berbuka Makanan untuk sarapan ya, Mungkin ada sebagian orang Di tempat kita dikasih nama fatur nah, nah, <guluh> nih, Kalau ada, ada dikasih nama fatur nah, Itu artinya dia itu Makanan <guluh> nah, Dia itu makanan makanan sarapan mungkin maksudnya anak pertama mungkin kan karena makanan sarapan kan makan yang pertama <tuh> fatur itu makannya jadi makanan untuk berbuka nah itu fatur kalau kegiatan ee, makan berbuka atau sarapan nah itu futur kegiatannya makanannya namanya fatur demikian juga di sini kita jumpai wakud itu artinya alat yang dipakai untuk ngobong neraka, untuk menyalakan api neraka. Maka mereka mereka ini orang-orang kafir adalah wakudunar bahan bakar neraka dan Allah jelaskan di ayat yang lain bahasanya bahan bakar neraka di samping manusia kafir adalah Sebagai Sebagaimana Allah firmankan Di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Ya ayat yang amanu Uangfusakum Ba'ahlikum narak Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian Dan istri kalian Dari neraka Wa kuduhan nasual hijara Yang bahan bakarnya yang bahan untuk menyalakan apinya adalah manusia dan bebatuan. E, tentu belum ada. Ya, boleh jadi dibakar pembakarannya karena manusianya belum ada, batunya, batunya ada. Tafsir aja itu penggambaran. Ini bukan real, adapun realnya tentu setelah proses. Bangkit dari kubur dan seterusnya. Ya maka orang-orang uh, mereka orang-orang kafir adalah bahan bakar neraka. Ya maka ketika mereka itu bahan bakar neraka, ya, maka dengan dengan sebab mereka itulah maka api neraka semakin menyala. Namun di waktu yang sama api neraka itu membakar ini adalah alat yang Allah gunakan untuk menyiksa mereka ya, Maka ini diantara bisa kita katakan keunikan akhirat, keunikan neraka ya, Orang kafir itu jadi bahan bakarnya sekaligus dia objek yang dibakar ya, Kalau tentu dalam bahasa dunia, kalau di dunia itu tidak bisa kita bikin perapian dengan kayu bakar Maka yang dibakar Kambing guling misalnya e, Maka e, Itu beda Itu beda Yang dibakar dengan bahan bakar itu Beda e, Itu berbeda Kalau itu di dunia adapun di akhirat Maka di neraka itu bisa sama Dialah yang menjadi bahan bakar adalah ya, jadi yang jadi kayu bakar supaya e, api itu tetap menyala kuat. Namun demikian juga dia adalah objek yang dibakar. Waktu nar nih neraka, neraka anar, an ini adalah salah satu nama jahanam. Dan nar di sini tentu bukan makna bahasa. Makna bahasa dalam nar adalah api Nar yang dimaksudkan di sini adalah tempat Tempat yang telah Allah siapkan Untuk menyeksa orang-orang yang mendustakan para rasul Dan perlu diketahui bahwasannya seksaan di neraka Itu tidak hanya dibakar, diobong dan panas ada juga seksaan dengan bentuk dingin. Ya, ada seksaan dalam bentuk dingin yang disebut dengan zamharir. Ya, yang disebut dengan zamharir. Maka seksa neraka ya kalau kemudian pakai makna bahasa ya berarti kemudian dianggap isinya cuma panas saja karena nar makna kata makna dasarnya adalah api. Namun karena yang dimaksud ner di sini adalah tempat, maka isi seksaannya tidak mesti wajar jika tidak mesti hanya panas. Nah, ada dua model, semuanya dirasakan oleh penduduk neraka. Panas yang tak terhingga, demikian juga dingin yang menusuk tulang. Nih. Maka tidak hanya terbatas, seksaan di neraka itu tidak hanya terbatas dalam bentuk panas Panasnya api Namun juga ada yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan zamharir Zamharir itu seksaan neraka berupa dingin yang sangat menusuk tulang Dan perlu diketahui Nabi sampaikan dalam hadis yang dilihat oleh Muslim Bahasanya api dunia dengan uh, ya, api akhirat, api neraka itu adalah 69 kali lipat api dunia. Sahabat mengatakan, wahai Nabi seandainya manusia disiksa dengan api neraka, api dunia saja sudah cukup. Maka Nabi katakan, lah ini bahkan masih dilipat gandakan sampai 69 kali lipat. Oleh karena itu maka perbandingan antara api dunia dengan api neraka 1 banding 70. Karena api neraka itu 69 kali lipat api dunia. Innama fadhilat alannarikum hadihi bitisatin wa sittina juz'an. Sesungguhnya Api, api neraka itu dibandingkan dengan api kalian Itu dilipat gandakan 69 kali Kemudian pelajaran yang bisa kita petik Dari ayat ini Yang pertama orang kafir Bagi orang kafir harta dan anak tidaklah bermanfaat sedikit pun di akhirat tidaklah bermanfaat sedikit pun. Boleh jadi kalau di dunia manfaat. Namun ini kita bicara keadaan di akhirat. Di akhirat harta dan anaknya orang kafir tidak memberi manfaat bagi pemiliknya, bagi orang tuanya sedikit pun. Maka ini seakan-akan memberikan isyarat pelajaran yang kedua lain halnya dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, hartanya bermanfaat bagi mereka di akhirat Dan anaknya juga bermanfaat bagi mereka di akhirat Namun kapan harta orang yang beriman itu bermanfaat di akhirat? Ya manakala disedekahkan ya, Manakala disedekahkan, diinfakkan Maka itu akan jadi harta yang bermanfaat bagi orang yang bersedekah dan perlu diketahui diantara manfaat sedekah dia adalah akan jadi naungan eh, untuk masing-masing orangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kulumriin tahta dhilli sota Setiap masing-masing orang itu diberi naungan dengan harta sedekahnya. Kalau mau naungan yang betul-betul secuknya maka tinggal infaknya dikiatkan. Kalau infaknya ya pas-pasan, ya naungannya ya campur hangat-hangat atau panas-panas ya. Dan kalau kemudian ya, ya, di sungguh-sungguh maka ya maka akan semakin berkualitas naungan tersebut. Masing-masing orang kata Nabi SAW itu tahta dzilli shaqatihi. Di bawah naungan sedekahnya masing-masing Maka jadilah dia harta yang bermanfaat Demikian juga bagi orang yang beriman Anak itu bermanfaat di akhirat Dengan Tentu dengan cara anaknya mendoakannya Mendoakan orang tuanya Saat orang tuanya masih hidup Ataupun setelah meninggal dunia Sehingga ya, orang tua yang mendapatkan manfaat kehananya Di antara manfaat doa anak Nabi sampaikan di hadis yang lain Nabi sampaikan di hadis Bahasanya ada orang tua yang Allah tinggikan derajatnya di surga Dan orang tua tersebut kaget Kok sekarang kok dipindah ke derajat yang lebih tinggi Ya, maka dia bertanya Maka orang tua ini bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah dari mana ya, Perubahan mutasi ini ya. Ini gara-garanya apa Sebabnya apa Kenapa kok bisa naik Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan itu disebabkan Karena anakmu Berdoa Memohon kepada Allah Agar Allah mengampunimu itu diantara manfaat Manfaat Doa Anak, namun secara khusus Doa ampunan Secara khusus adalah doa Ampunan, minta kepada Allah Agar Allah mengampuninya Adapun orang kafir Maka anaknya tidaklah Bermanfaat Meskipun anaknya itu muslim dan Mendoakannya Bahkan anaknya yang muslim tersebut Tidak boleh Mendoakan orang tuanya Kecuali jika orang tuanya Masih hidup di dunia Maka si anak Boleh mendoakan Namun itu pun ini, Hanya dalam bentuk Doa hidayah ya, Doa supaya Allah berikan hidayah pada orang tuanya Namun kalau sudah meninggal dunia Maka tidak boleh didoakan seandainya didoakan malah dosa Nah uh, InsyaAllah ta'ala suatu hal yang manfaat Manfaat untuk uh, Misalnya doa mohon ampunan Tentu seandainya Seandainya Keadaan orang tua Dalam mendapatkan seksaan Seksaan di alam kubur itu Ada yang hmm, Terus menerus sampai kiamat tiba Dan ada seksaan yang bersifat sementara Maka boleh jadi diantara manfaat ya doa anak untuk orang tuanya ya untuk mempercepat apa ya, e, kalau itu kemudian siksaan sementara sebanding dengan dosanya ya maka dengan didoakan bisa jadi sebab mempercepat e, waktu berakhirnya siksaan misalnya terus jika kemudian tidak dalam keadaan tersiksa maka wallahualam itu Kan kemudian tentu bermanfaat Jelas untuk dan memperberat Timbangan kebajikannya Kemudian pelajaran yang lain dari Ayat ini Ayat ini menunjukkan bahasanya Orang kafir punya hak milik ini Orang kafir itu Kita yakini punya hak milik ya, Karena Allah SWT mengatakan Ye, amwaluhum wala awladuhum Harta mereka Artinya harta milik mereka Wa wala awladuhum Anak mereka itu anak milik mereka Maka ini menunjukkan bahasanya Orang kafir itu punya hak milik Yang diakui Ketika mereka itu kafir Bukan berarti boleh dirampas Boleh dirampok, boleh dicuri Dan seterusnya yang itu maknanya kita tidak mengakui hak milik kepemilikannya kepemilikannya atas harta namun e, namun yang benar e, mereka punya hak milik mereka punya hak milik e, namun e, perlu dalam hal ini kita bedakan antara orang kafir asli dan orang murtad ini orang kafir asli dan orang murtad kalau orang kafir asli ya, Hak kepemilikannya diakui Hak kepemilikannya diakui Namun orang yang murtad dulu Islam Kemudian murtad jadi Nasrani ya, Maka di sini apakah kemudian hak kepemilikannya itu hilang ataukah tidak Ulama berselisih pendapat Maka ada ulama yang mengatakan Jika seorang Muslim itu murtad Maka hilanglah hak kepemilikan. Hak kepemilikannya atas semua hartanya Sehingga dia tidak boleh melakukan transaksi Dan semua transaksinya tidak sah Karena berarti dia menyerahkan dan membayar Dengan sesuatu yang bukan hartanya ye, maka Kalau menurut pendapat ini Begitu orang itu murtad ye, Maka dia kita tidak boleh jual beli dengannya Karena dia tidak boleh melakukan Transaksi jual beli Dia tidak boleh menggunakan duitnya Untuk melakukan pembayaran Dan sebagainya Sehingga jika Kemudian jual beli dengan kita Maka ini Tidak sah berarti hartanya ini Harta yang belum berpindah Ini menjadi harta yang haram Bagi orang yang Bertransaksi dengannya Tentu ini satu hal yang sangat sulit Ya, ya, ya, sangat repot, ya, ya sangat merepotkan. Oleh karena itu maka di sini disampaikan pendapat yang tepat harta orang yang murtad kepemilikannya tidak hilang kecuali jika dia mati dalam keadaan murtad. Kalau dia mati dalam keadaan murtad maka hak miliknya tidak berpindah ke ahli waris. Namun semua harta kepemilakan, semua anaknya muslim Bapaknya murtad misalnya, dulu muslim kemudian murtad Semua anaknya muslim, maka mereka anak-anak ini tidak berhak untuk mendapatkan ya, Harta warisan dari orang tuanya Lalu kemana harta orang tuanya? Dimasukkan ke kas negara Kemudian disalurkan untuk kepentingan-kepentingan umum dan sosial Meskipun anaknya kiri, tidak hal untuk dia Ya, meskipun anaknya kiri indah lah untuk dia kafir asli juga kalau masalah warisan eh, kafir eh, termasuk juga eh, maka eh, berarti orang murtad nanti sama seperti kasus orang kafir asli namun kalau menurut pendapat pertama beda kalau menurut pendapat pertama beda, kalau mengacu ke pendapat yang kedua nanti sama dengan keadaan eh, ini, keadaan orang Uh, kafir asli Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Layari sul muslimu al kafira Walal kafirul muslima ya, Seorang muslim dalam mendapatkan warisan dari Harta orang kafir Sebagaimana anak yang kafir tidak dapat Warisan dari orang tuanya yang Muslim dalam hadis yang diatakan oleh Bukhari dan muslim ya, Maka Tentu kalau di tempat kita Tidak bisa dimasukkan ke kas negara Ya sehingga oleh karena itu, ya wajib dihabiskan untuk kepentingan umum dan sosial ya, saya pernah dapat pertanyaan uh, ya, orang tua, kali ini bukan kasus murtad ya orang tuanya Nasrani anaknya cuma satu dan muslim anaknya satu dan muslim ya, itu gimana saat hartanya? ya tidak boleh ya nda halal untuk diambil. Terus gimana Kak? Ya, dihabiskan untuk kepentingan sosial. Ya, dihabiskan untuk kepentingan sosial. Ya, nilainya mungkin meskipun beratus 100 juta, 500 juta atau 600 juta ya sudah ke sana, salurkan sanitasi terusnya karena ndak mungkin di, ee, apa, dimasukkan ke Baitul Mal, ke kas negara, ya, itu bukan pendapatan ee, APBN tempat kita ya. Ya, maka ya kalau anaknya ngerti agama ya, dan mau mengamalkannya ya dan disalurkan di, ke, untuk kepentingan kepentingan umum ya, ya kalau me, memang murni hibah bukan rekayasanya bukan, re, <laughs> bukan rekayasa memahiskan ya. hadiah dari orang kafir itu sah ya. itu boleh ya kemudian Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah s.w.t Maka sehingga harta dan anak tidak bisa menyelamatkan seorang dari kemarahan Allah sedikit pun. Maka harta dan anak tidak bisa memberikan manfaat Kalau untuk Allah s.w.t Meskipun boleh jadi harta dan anaknya orang kafir Manfaat kalau urusannya dengan selain Allah Nah urusannya dengan polisi atau urusannya dengan uh, yang lain hartanya manfaat. Tapi kalau urusannya dengan Allah hartanya enggak ada gunanya. Ini ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha kaya, Allah enggak enggak butuh itu semua. Kemudian ayat ini menunjukkan adanya neraka waqudun nar bahan bakar neraka dan seorang muslim wajib mengimani dan meyakini adanya neraka bahkan siapa yang tidak percaya dan tidak mengimani adanya neraka maka ini satu hal yang membatalkan iman. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya orang kafir itu di neraka waulaika hum waqudun nar mereka itu jadi bahan bakar neraka dan tidaklah mereka jadi bahan bakar neraka kecuali mereka berada di neraka akan tapi kita tidak boleh memastikan person kafir tertentu sebagai eh, kekal di dalam neraka. Kita tidak bisa, tidak eh, di sini eh, tidak boleh memastikan si A Nasrani mati kayaknya ya Nasrani di neraka selamanya. Cuma kita bisa memastikan, cuma kita boleh membuat kalimat general. Siapa yang mati sebagai Nasrani di neraka selamanya. Siapa yang mati eh, dalam keadaan beragama dengan agama kemusyrikan Hindu-Buddha maka neraka tempat tinggalnya. Namun pasal tertentu tak kita pastikan, kecuali memang telah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya Fir'aun di neraka, iblis di neraka, Abu Lahab di neraka eh, eh, dan eh, dan yang lainnya yang telah Allah pastikan. Amr bin Luhai Al-Huzai Di neraka Orang yang pertama kali mengajak penduduk Mekah Untuk melakukan kemusyrikan Amr bin Luhai Nabi sampaikan dalam hadis dia di neraka Sebagaimana dalam masalah surga Kita katakan setiap orang yang beriman Dan mati dalam keadaan beriman Masuk surga dan Kita tidak bisa memastikan persoat tertentu Si A itu yang dia Muslim Tidak bisa kita pastikan Dia tinggal di surga Kemudian pelajaran yang terakhir dari ayat ini, ayat ini menunjukkan bahasanya, terkadang Orang kafir pun mendapatkan limpahan harta dan anak, terkadang Nih, Maka diberikannya harta yang berlimpah dan anak itu tidaklah jaminan kalau dia adalah orang yang Allah cintai tidak bisa kemudian tolak ukur orang itu Allah cintai oh Allah berikan hartanya berlimpah berarti Allah sayang badannya dan cinta badannya tidak bisa demikian karena orang kafir dan Allah benci dengan orang kafir Allah katakan mereka diberi anak diberi harta yang berlimpah maka tolak ukur orang itu dicintai oleh Allah dan dan bukan itu tidak berdengan nikmat-nikmat duniawi oh kalau kemudian enggak diberi anak mandul wah itu berarti dibenci Allah enggak bisa demikian oh enggak diberi harta berlimpah kiri ini, sejak lahir sampai mati kiri terus oh itu berarti dibenci oleh Allah itu enggak bisa ee, disimpulkan demikian kenapa karena, karena boleh jadi ada orang yang, ee, dia kafir Allah benci Allah berikan padanya anak malah enggak enggak mandul anaknya malah banyak ini yang beriman malah eh, mandul eh, eh, Maka itu satu hal yang mungkin untuk terjadi Karena pemberian anak dan harta bukan tolak ukur Orang itu dicintai oleh Allah SWT ataukah tidak Tolak ukur orang itu Allah cinta ataukah tidak Bada taat Siapa yang diberi kemudahan untuk taat ya, Diberi hidayah untuk masuk Islam Dimudahkan untuk melakukan ketaatan Untuk ke masjid, untuk baca Quran untuk berzikir dan seterusnya semuanya ringan dan mudah itu indikator Allah cintai. Namun eh, yang tidak demikian, yang tidak diberi hidayah untuk beriman, ya itu bukanlah orang yang Allah cintai, bahkan orang yang Allah benci dan Allah murkai. Demikian pelajaran yang bisa kita petik eh, dari surat Al Imran ayat yang ke sepuluh dan demikian kajian kita sempatan malam hari ini asallallahu ala nabi nabi muhammadin waalaikumualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanaka allahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiik